Pak Tony selamat siang Selamat siang Ya Jadi kalau menurut saya kita lepasin lah masalah kayu ya Kita lihat disini masalah kebijakan undang-undang Memang hampir semua itu tuh merugikan kita Kita ambil contoh gas Kita juga jual ke luar negeri tiga dolar Kita beli sendiri sembilan dolar per LMBTU itu Jadi kita lepas masalah kayunya Pemerintah ini sebenarnya saya bingung Dia itu bikin kebijakan kadang-kadang untuk kepentingan segelintir p e j a b a t gitu loh Kayak misalnya kita ngomong, -ngomong kasar lah Subsidi BBM Itu apa benar disubsidi Cepat hari bohongin rakyat Bila kalau n gak g disubsidi Nanti rakyat bisa sekolah Bisa pengobatan m a k a kalau ikutin pengobatan dia Bisa mati duluan Jadi intinya Kebijakan ini nih Mesti benar-benar diperiksa Benar-benar lagi Saya kira pejabat tuh bisa u d a membuat kebijakan gitu loh Terima kasih Baik terima kasih Pak Tony Dan Pak Hari selamat siang Heram n ya Salam lulu サンファルマン i n i k a y a l n y a yang、uh, diekspor yang kelontongan dengan yang sudah dibikin jadi satu barang kan beda itu yang g a k pernah diungkap、eh, kan. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman, Pak a l e i s i u s Selamat sore, silakan. Ya sore. Mbak. Ya.、Uh, kalau saya bilang sih pemerintah harus cermat ya kalau hal ini、uh, sebelum mengambil satu keputusan harus ada studi pakai n dulu. Kalau memang harga t a h n y a lebih mahal dibandingkan dengan yang s e c a h a n Dan untuk m e n a m b a h p e n d a p b a h、uh, a n Debitan negara、ya. Terima kasih nah, Pak Widow selamat sore s i l a k a n Kalau menurut saya itu ya Tulisan di koran atau di media Itu kan harus detail、gitu. Jangan a s i l Maksudnya informasi yang Di permukaan nah, detail, ya.、uh, Kalau sudah jadi Sudah jadi kursi atau jaringan, Pasti lebih mahal dari Uh, kelodongan Itu ngomong kosong Kalau misalkan yang sudah bernilai j a d i kursi buda lebih、uh, murah Dari kelodongan Harus titil dan kajunya harus dibandingkan m a n a i m a n a k n y a cat Itu kaju、uh, yang biasa Jadi itu aja bu Jadi uh, uh, Harus jelas g i t u l i s n y a Ya Terima kasih pak Wido Pak S.F.M. Selamat sore s i l a k a n pak Didi、uh, Ibu itu peraturan kan dibuat Tahun 1995 サービスとスカラーセプトの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組み合わせの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組みの組 すみません。 Sementara satu sisi kita beberapa tahun lalu mendapatkan kayu di Republik ini juga kan begitu mudahnya、uh -huh. Dengan adanya pemberantasan ilegal loading Masyarakat itu dapat kayu kecil, susahnya begitu banget、uh -huh. Itu makanya sekarang ini dalam pemahan-pemahan kita lihat、uh -huh. Menggunakan yang b a j a ringan itu kan karena tidak ada kayu、uh -huh. Ternyata di luar negeri malah itu yang mahal kayu gelondongan itu Jadi, bagaimana orang capek-capek membuat jati itu finger yang... Dan flooring segala m a c a m itu, ternyata dijual di sana murah. Saya e r a n juga ya, bagaimana Republik atau dunia ini agak susah juga ya, Bu.、Mm -hmm. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Pak Alex. Saya beralih ke Pak Ainer, selamat malam. m a l a m Bu. Silakan, Pak.、Ya. Jadi, saya mikirnya gini, Bu. Kadang-kadang ada semacam i n t e r k i n d e r i politik untuk keuangan negara. Jadi... Dijual dengan harga murah,、uh, mahal dalam gondongan, itu gak logis. Jadi menurut saya, itu ada semacam permainan dari kalangan industri. Sama、hmm. itu b u k a k misalnya antivirus, dia kan virus,、uh, kita nggak tahu bahwa siapa yang membuat virus ini.、Hmm. Tapi pikiran saya bahwa yang membuat antivirus itu adalah yang membuat virus,、gitu. Jadi、hmm. intinya... Belum, belum tentu itu data benar walaupun si pengusaha bilang begitu jadi kita harus cari kebenarannya dulu ya terima kasih Bu terima kasih pak Ener tadi bia malam selamat malam bu harus i c a t a t ya bu ya, direkam ya ini begini bu j a d i masalah kayu itu harus di antivirus dulu dengan cara mungkin dimasukkan dalam minyak tanah atau dimasukkan dalam minyak b a l a m atau apa nah sebelum dijual kayu gelondongan itu lulus kendali mutu a ラスマガナイカユカユヤンバ o イブシュボッカ a ダ a ィ、ロータン、ダンカユオラハニ a イトボンジュガティカシトン、i ニ bu ア、ah、スパヤティ a ムダル e p a ン t e m e n perindustrian maupun ekspor impor termasuk juga d ィスティアンモ e ンエクスパー・イ a ポット、トラマソジュガティパートメントルガガガンアン、イト e ロ e マ a ハッドメ a ニ a モパサ、マナヤンバデ j u a l mahal kalau m i s a l n y a k a l a u gelondongan mahal ya yang dijual kayu gelondongan yang kayu olahan karena kayu-kayu rotan kita jual dalam negeri nanti kalau misalnya permintaan rotan meningkat kayu o l a h a n ternyata mahal dan kayu-kayu rotan juga mahal maka rotan-rotan itu kita ekspor gitu jadi di sini kita harus melihat mekanisme pasar dari 私たちはこれを使って、これを使